Mitra bisnis, pengusaha menolak rancangan peraturan pemerintah air susu ibu yang mewajibkan pelaku usaha menyediakan ruang menyusui, lemari es untuk menyimpan susu, juga kemungkinan tempat penitipan bayi beserta petugasnya. Apindo menilai pemerintah terlalu ikut campur dalam masalah internal perusahaan, sampai harus mengurusi teknis pelaksanaan ASI eksklusif di perusahaan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Sido Muncul, Irwan Hidayat. Pak Irwan, apa komentar Anda? Ya, kalau rancangannya... Bagus ya, artinya kan supaya ibu-ibu itu bisa menyusui. Ya, saya rasa idenya bagus lah. Cuman nanti bisa diterapin nggak kalau perusahaannya, kan banyak perusahaan yang kecil-kecil gitu di Indonesia ini. Menurut Bapak, apa dampak peraturan ini bagi perusahaan yang banyak mempekerjakan wanita? Apakah ada kemungkinan terjadinya penurunan produktivitas? Menurut saya ya, kan bisa diatur waktunya, waktu makan siang, sebelum, setelah makan siang. Yang penting menyediakan tempatnya toh. Ya menurut saya kan jumlahnya juga nggak semua menyusui ya, nggak semuanya ambil. Persentasinya kan kecil, menurut saya nggak problem. Bagi perusahaan yang kecil-kecil, usaha yang masih minim, tempatnya aja terbatas, nah yang saya takutin itu tidak bisa menyediakan. Tapi kalau minimal peraturannya aja, ini bisa diterapin di perusahaan-perusahaan yang memang sudah mampu, bagus juga. Lalu Pak, bagaimana dengan kekhawatiran pengusaha yang menilai peraturan ini juga akan mewajibkan pengusaha untuk menyediakan tempat penitipan bayi serta petugasnya? Kalau penitipan bayi menurut saya ya belum waktunya ya. Belum waktunya, tapi kalau asi itu kan pertimbangannya supaya anak-anaknya jadi sehat, saya so. tak hanya kuat. Tapi kalau penitipan bayi belum waktunya, itu cuma pemikiran. Ya nanti kalau negeri ini maju seperti Ada di Amerika, Eropa, itu kan otomatis, otomatis ada tempat penitipan, tempat penitipan anak. Tapi kalau sekarang belum waktunya. Menurut bapak, apakah lebih baik pemberian fasilitas ini bersifat wajib atau sukarela? Ya, kalau asi, menurut saya itu kan hal yang bisa dikerjakan. Tapi kalau penitipan bayi, mungkin perusahaan yang kecil-kecil nggak bisa melakukan. Nah, itu yang harus dipikirkan, membuat peraturan itu harus bisa dijalankan, gitu. Tapi kalau tempat menyusui itu kan butuh ruang kecil, aja mungkin untuk ngambil air susunya terus simpan di lemari. Eh, saya rasa itu hal yang memungkinkan kalau itu. Demikian Irwan Hidayat. Saya Kiki Wijaya.